Assalamualaikum sederlun. Berita malam edisi hari ini, Rabu 27 Juni 2018, dibacakan Ardiansyah. Wago Ubnopa pernah jadi peserta PKA. Aceh saring utusan ke Festival Teater Nasional. Polisi ringkus komplotan pencurian di Sukamakmu. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM. Berita malam ini juga bisa Anda di Radio City 94,4 FM, Loksmawe, Radio Loser 94,6 FM Kecamatan Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan dari FM. Sudarlun Wakil Gubernur Aceh, Nofairiansyah, mengaku pernah ikut salah seorang peserta PKA 2 tahun 1972 dari Kabupaten Aceh Tengah. Ia mengatakan pada masa itu Aceh Tengah juara umum yang kedua kalinya. Pada PKA 1 tahun 1958, Aceh Tengah juga juara umum. Berikutnya pada PKA 5 2019, kembali Aceh Tengah menjadi juara umum. Sementara pada PKA ke-6, juara umumnya adalah Aceh Besar. Sebelumnya Aceh Barat juga pernah menjadi juara umum PKA 3 1988. Nova mengaku dirinya masih duduk di kelas 2 SD saat menjadi peserta PKA 2 Aceh tengah jadi juara karena menghadirkan satu peristiwa budaya yang unik dan menarik yaitu merekonstruksi penyatuan Kerajaan Linge dengan Kesultanan Aceh yang ditandai dengan penyerahan gajah putih kepada Menteri Penerangan Budi Arjo dan Gubernur Aceh. Darlun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini Dinas Budaya dan Pariwisata Aceh telah menggelar kegiatan festival seni tradisi atau seleksi teater Aceh menuju parade teater daerah 2018, Rabu sejak pagi hingga sore. Grup teater pemenang menurut Kadis Budaya dan Pariwisata Aceh Amiruddin nantinya akan mewakili Aceh ke tingkat nasional. Amiruddin menyambut baik kegiatan ini karena menurutnya teater sangat baik sebagai sebuah sarana informasi apalagi di era global saat ini termasuk bagaimana teater bisa memberi gambaran kehidupan orang Aceh dengan kearifan lokal yang wajib dijunjung tinggi. Seleksi teater kali ini dipercayakan kepada juri dari Banda Aceh dan Nasional. Mereka adalah Haji Samsul Kahar, Ken Zurada dari Teater Bengkel Jakarta, Budi Arianto, Kostamam, dan Fauzan Santa. Mereka adalah orang-orang kompeten dan tinggi jam terbang di dunia teater. Dalun petugas kepolisian di Mapolsek Darul Makmur, Naganraya mengamankan tiga orang tersangka yang diduga kuat sebagai spesialis pelaku pencurian mesin dan perangkat besi yang tersebar di sejumlah pabrik sawit yang beroperasi di wilayah Darul Makmur. Tiga pelaku berhasil ditangkap di beberapa lokasi terpisah, masing-masing bernama Yolan Andika, Surya Wisda serta Mugiono. Ketiganya warga Gampung Pulau Tengok, Kecamatan Darul Makmur. Selain para tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti. Kapolsek Darul Makmur mengatakan tiga pelaku komplotan itu berhasil ditangkap setelah pihaknya mendapatkan laporan sejumlah perusahaan perkebunan sawit di kawasan Darul Makmur yang mengaku kerap kehilangan sejumlah aset dan beberapa perangkat mesin. Berbekal laporan ini polisi kemudian melakukan penyelidikan penyelidikan disebutkan juga sejumlah barang bukti yang ditemukan dari tersangka dengan taksiran kerugian di antaranya 14 unit baterai yang dicuri dari PT Kalista Alam dengan kerugian 5 juta rupiah. Selain itu besi dan sprinkle untuk penyiraman sebanyak 60 batang dan 60 sprinkle dengan kerugian diperkirakan 57 juta rupiah sedangkan barang lainnya yang ditemukan dari para tersangka berupa 7 unit baterai PT Sovindo Semayam dengan kerugian 10 juta rupiah dan satu mesin mobil di Pulau Tengah dengan kerugian sekitar 8 juta rupiah Anda sedang mendengarkan berita utama sera Fm Dalun pemungutan suara pilkada wali kota, wakil wali kota Subus Salam mulai dihitung Rabu petang tadi. Dalam perhitungan ini pasangan calon nomor urut 5 Afwan Alfian Bintang Salmazab sementara unggul di sejumlah tempat pemungutan. Di TPS 8 Subus Salam kecamatan Simpang kiri pasangan nomor urut 5 atau Bintang Salmazab mendapat 95 suara disusul pasangan nomor urut 2 Sartina Dedi Anwar sebanyak. 41 suara dan pasangan nomor urut 3 Asmaudin, Asmidar, 30 suara Kemudian pasangan nomor urut 4 Anasri, Sabarudin, 12 suara dan pasangan nomor urut 1 Nihil Jumlah suara sah di TPS sebanyak 178 suara dan 3 suara rusak Hal serupa juga terjadi di TPS 1 Batu Napal Kecamatan Sultan Daulat Bintang Salmazah unggul dengan memperoleh 156 suara sementara 156 suara Kemenangan juga diraih bintang Salmaza dari TPS 1110 Salam kecamatan Simpang Kiri dengan meraup 93 suara. Sebelum pasangan cabu-pecawabu PD Jaya nomor urut 2 Ayub Abbas dan Said Mulyadi yang diusung partai Aceh unggul telak di Kampung Kaye Jatoh, Cubu. Di Gampung Kaye Jatoh terdapat dua tempat pemungutan suara yakni TPS 1 dan 2. Sementara Ayub Abbas bersama keluarga melakukan pencoblosan di TPS 1 yang meraup. 311 suara sedangkan TPS 2 meraih 427 suara. Total suara yang diperoleh pasangan Cabub Cawub Ayub Abbas dan Said Mulyadi berjumlah 738 suara. Data perolehan suara diperoleh berdasarkan formulir C1 KWK. Sudarlon pasangan calon Bupati Aceh Selatan nomor urut 6 Mirwan Mees dan Zihran menang telak di TPS 2 di Desa Tengah Pelumat Kecamatan Labuan Haji Timur Aceh Selatan di TPS 2 Desa Tengah ini merupakan lokasi Mirwan memberikan hak suara bersama istrinya. Dalam perhitungan ini Mirwan Zirhan nomor urut 6 meraih suara 307 suara disusul Azwir Esos, Teku Amran nomor urut 2 19 suara dan posisi ketiga Teku Sama Indra H Harmaini MSI nomor urut 5 sebanyak 14 suara. Selanjutnya pasangan Zulkarnaini dan M Jasa nomor urut 3 mendapat 5 suara Husin Yusuf Dr. Mustafril nomor urut 1 mendapat 2 suara Karman dan Afdal Yassin nomor urut 7 meraih 2 suara Dan Darman SP dan Baital Makmur nomor urut 4 mendapat 1 suara Sementara di TPS 1 masih di Desa Tengah Mirwan Zirhan juga mendominasi dengan meraih 298 suara Disusul dengan Tegu Sama Indra H. Ha Harmaini nomor urut 5 sebanyak 25 suara Dan Azwir Esos Tengku Ambran nomor urut 2 sebanyak 11 suara Dari Newsroom Serambe Tanjung Permais, kajan berita malami di Sirabu 27 Juni 2018. Berita pagi Serambe FM biša ndedengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambefm.com. Volo tiga twitter at serambefm. Zatlon, wassalam.